Alhamdulillahi was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd Di majelis siang hari ini Adalah bagian terakhir dari rangkaian Daurah kita Selama dua hari Di ma'ad ahli sunnah Di kondulah ini Akan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul sesuai dengan batas kemampuan saya untuk menjawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya untuk bisa menjawabnya dengan jawaban yang diridhoinya. pertanyaan pertama di sini apa hukum memakai cadar tolong beserta dalil-dalilnya hukumnya wajib dari dua pendapat dalam permasalahan ini adalah wajib tentang rincian dalil-dalilnya dan apabila ikut insyaallah bisa dijelaskan oleh ustaznya Ustad Abu Aufia Rismal Habibullah taala. Naam, bisa dibacakan dari fatwa Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Al-Lajnah Ad-Daimah dan yang lainnya. Bolehkah kita mentaati atau bolehkah kita tidak mentaati suami? Bolehkah kita tidak mentaati suami dalam hal misalnya suami tidak rela tidak rida bila istrinya ingin memakai niqab, memakai cadar. Nah, memakai cadar menutup wajah sebagaimana sudah diketahui hukumnya adalah wajib. Fala ta'ata limakhluqin fi maksiyatil khaliq. Tidak boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan hal ini identik dengan uh, pembangkangan dengan ketidaksopanan tetap seorang istri wajib untuk bertindak sopan berkata-kata yang baik maka sampaikan kepada suami dengan ilmiah dengan hikmah dengan penuh kelembutan memperhatikan timing waktu-waktu yang tepat kalau tidak mampu menyampaikan secara lisan khawatir suami marah khawatir ini dan itu maka sampaikan secara tulisan Nah, tetapi intinya adalah tidak boleh mentaati sesu, uh, suami dalam hal yang berkonsekuensi melanggar Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini kami di sini tidak ada ma'had atau sekolah yang ber salafi. Nah, Mau mengajar anak-anak sendiri terbentur pada keterbatasan ilmu Bolehkah menyekolahkan anak-anak di sekolah umum? Nah, jawabannya tidak boleh Menyekolahkan anak di sekolah umum Sebagaimana tadi sudah sedikit disinggung tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada Di sekolah-sekolah umum. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya wajib. Salafin, berta'awun, bekerjasama, naam, untuk mendirikan ma'ad atau pendidikan buat anak-anak kita. Wajib. Naam. Wajib kita mendirikan mahad Oleh karena itu sangat dituntut dan dibutuhkan dari kita ta'awun Alhamdulillah, di tempat Antum Ada Ustaz Abu Afiyah Hafizullah ta'ala Kemudian, beberapa ikhwan Yang insya'Allah Bisa membantu ah, Akuna Abu Khalid Nam Kemudian, yang lainnya, mungkin Sebagian para istri, bisa Untuk Barakallahu fikum Mala yatimu Al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu amalan yang wajib Tidak bisa diwujudkan Kecuali apabila ada sesuatu Pendukungnya Maka pendukung ini hukumnya ikut Menjadi wajib. Nah, Barakallahu fikum. Jadi, Ikhwanifiddin, A'zan, A'zan, Yalla wa'jakum Diwujudkan segera Pendidikan anak-anak kita Mulailah dengan, eh, Barakallahu Fikum, mengklasifikasi dan mengkalkulasi jumlah anak-anak kita. Nah, dihitung berapa anak-anak kita yang putra, berapa anak-anak kita yang putri, umur 4, 5, 6 tahun tersendiri, umur 7 hingga 12 tahun tersendiri. Kemudian dipilah yang putra berapa, yang putri berapa. Untuk kemudian diketahui jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan. Nah, maka insya Allah, semoga nanti Anda bisa berbincang dengan beberapa ikhwan. Ustaz Abu Afiyah dan ikhwan yang lainnya. Di Wondula dan di Soraku. Untuk mendiskusikan masalah pendidikan. Dan insya Allah bisa. Nah, akan ada pendidikan Al-Quran, pendidikan ilmu-ilmu agama. Haqidah, Tauhid, Fikih, Hadith, Bahasa Arab, Nam e, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa pelajaran umum. Seperti pelajaran Bahasa Indonesia, membaca, menulis, menghitung. Pelajaran IPA, mengenal alam semesta, ya, alam ini bagaimana. Dalam batas-batas syariat ilmu sosial. Ya, sehingga anak-anak kita juga tidak tertinggal. Tapi dalam tinjauan dan pantauan Ahli Sunnah. Alhamdulillah, modul-modul untuk itu Sudah dibuat Modul-modul untuk hal itu Sudah dibuat Nah, pelajaran IPA ada Pelajaran IPS ada Matematika ada, Bahasa Indonesia ada Nah, mulai dari anak Umur 4, 5, 6 tahun Hingga 7, hingga 12 tahun Nah InsyaAllah akan bisa terwujud Dan biiznillah Anak-anak kita dengan pertolongan Allah Kita berharap mereka menjadi ulama menjadi ulama yang mau jadi dokter, menjadi insinyur sudah banyak. Sampai banyak insinyur Nggak dapat pekerjaan. Banyak dokter yang harus lamar sini, lamar sana. Ya. Bahkan ada insinyur yang jual bakso. Sekarang nah, sudah. Barakallahu fikum. Maka dari itu, anak-anak salafin Kita targetkan dengan pertolongan Allah jadi ulama umat butuh kepada ulama kalau anak salafiyun tidak ditargetkan menjadi aimmah lalu siapa lagi nah barakallahu fikum jadi anak-anak kita adalah bekal akhirat kita bekal akhirat kita barakallahu fikum nah insyaallah nanti akan ada pembahasan باذن الله taala secara khusus ikhwan-ikhwan ikhwan, pengurus di tempat kita ini Untuk mewujudkan sebuah mahad Pondok pesantren Yang terkelola dengan baik Di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Bimbingan para ulama Bismillah Nah Bolehkah kita seorang wanita Yang sudah tua dibonceng oleh Ojek Kalimat ojek Kalau mutlak berarti pria Nah Ya gak boleh tetap tidak boleh walaupun sudah tua diantar oleh putranya atau oleh suaminya nah, di sini tadi ada pertanyaan kalau ojek perempuan boleh nggak pertanyaannya Apakah bisa seorang umahad bepergian dengan ojek perempuan misalnya ke pasar boleh asal goncengnya gonceng perempuan juga tahu gonceng perempuan ya Nah kemudian menutup auratnya dengan tepat dengan baik dan agar Dan ketika di pasar juga selamat dari fitnah yang membahayakan dia. Ala kulli hal kepada Allah seoptimal mungkin kamu bisa melakukannya. Kalau masih bisa meminta tolong suami, minta antar suami Atau barang yang mau dibeli itu Barang-barang yang gak terlalu penting Maka ditunda Kecuali Emergensi Darurat Anaknya panas Badannya ya, temperaturnya naik Hingga 40 derajat celsius Bahaya Suami gak ada Suami sedang di luar kota atau di tempat kerja Dia harus cepat pergi ke apotek Ini kondisi Emergensi darurat Maka berlaku hukum Darurat Selama masih bisa ditunda Ditunda Selama masih bisa diwakilkan Diwakilkan Apa hukumnya seorang perempuan Safar tanpa mahram Hanya ditemani oleh Keluarga Atau teman-teman perempuannya Nah perempuan itu Tidak memiliki mahram laki-laki Yang bisa menemaninya walaupun perempuan itu sudah tahu hukumnya nah tapi karena suatu hal yang sangat penting dan tidak ada yang bisa me mengurus urusannya selain dia sendiri Ya Allah musta dimana mahram-mahramnya nah ini wanita tinggalnya dimana kok nggak ada mahramnya nah harus tinggal ada mahramnya. Di mana gambarannya? Dibantu saya yang punya gambaran wanita tinggal tanpa mahram. Bapaknya ah, meninggal. Suaminya meninggal. Oh, begitu. Nah. Allah musta'an. Menikah lagi. Demi bisa menjalankan syariat. Nasiha tana kalau dia menjanda Tidak ada mahram Barakallahu fikum Disyariatkan untuk Menikah lagi Naam. Barakallahu fikum Ikhwan membantu bagaimana dia Mendapatkan suami yang Nah Kalau ga ada yang bujang Ta'adud Yang penting Berbagai kepentingan dia bisa Bisa Teratasi, terkhusus Kepentingan, kebutuhan dia Secara syar'i, yaitu Keberadaan mahram Yang melindungi dia Ba'dallah subhanahu wa ta'ala Mengurus urusan dia Kalau dia sakit, kalau dia mau ke pasar Banyak kebutuhan Nah, Barat Allah Fikum Allah Afwan, bagaimana hukumnya Kalau kita tidak mengganti puasa Ramadan Hingga datangnya Ramadan berikutnya. Dikarenakan haid. Jawabannya harus tetap. Dia mengganti walaupun Ramadan datang, berikutnya telah datang. Tetap hukum berlaku wajib untuk mengkobok. Walaupun tahun yang akan datang. Kalau tentunya haid itu ada batas waktunya. Sepekan mungkin 10 hari. Atau kurang atau lebih. Fikum, tapi mas, masih didapati waktu Untuk meng, mengkobok Maka dari itu Hendaknya bertakwa kepada Allah Ketika seorang wanita Memiliki tanggungan hutang Di bulan Ramadan naam, Hendaknya berupaya Dengan sungguh-sungguh Untuk segera mengkoboknya naam. Walaupun telah datang Ramadan yang berikutnya Bukan berarti gugur kewajiban mengqadha tetap berlaku walaupun tahun ketiga, tahun keempat tetap berlaku kewajiban mengqadha tersebut. Bolehkah kita membuatkan atau menerima pesanan kue untuk acara Natal dan tahun baru? Enggak boleh. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dosa di antara dosa ad terbesar adalah kekufuran. Dosa terbesar adalah kekufuran. Nah, acara Natal adalah acara kaum kafir yang bersumber dari kekufuran. Nah, barakallahu Tidak boleh menerima pesanan tersebut. Ana punya buku Al-Mufidah fi Tauhid wal Aqidah wal Fiqh karya Şeyh Yahya bin Ali Al-Hajuri Allahu Musta'an Enggak boleh dibaca. Nah, ya. Gak boleh dibaca Yahya'l-Hajuri, Mubtadir, nah, Haddadi, nah, memiliki banyak paham yang berbahaya. Nah, Barakallahu fikum. Bukan hanya kasusnya adalah fornis dia terhadap Syekh Abdurrahman al-Adani sebagai hisbi secara bolim. Ya. Bukan hanya itu. Itu salah satu masalah. Dan terhitung masalah kecil dibandingkan masalah-masalah yang lainnya. Dia mengatakan bahwa akidah murjiah sudah ada di zaman sahabat. Wah, bayangkan. Zaman murid-murid nabi yang dididik oleh nabi akidahnya dan tauhidnya. Yahya Al-Hajuri mengatakan akidah murjiah sudah ada di zaman sahabat. Orang pertama yang berakidah murjiah adalah Qudama bin Maz'ul. Siapa Qudama bin Maz'ul? seorang sohabi, ipar, Umar ibn al-Khattab, khalahnya, Abdullah bin Umar bin, Al khal, Khol Abdullah bin Umar, ibn al-Khattab, paman, paman dari siapa? Abdullah bin Umar ibn khattab badriyun, ikut dalam perang badr, yang Rasulullah mengatakan dalam hadis Qudsi Allah berkata, if'alu ma syihtum, Fakad ghafartu lakum. Kepada sahabat yang ikut perang badar, silahkan kalian melakukan apa saja, aku telah mengampuni kalian. Yahya al-Hajuri mengatakan, Kudama bin magun orang pertama yang berakidah murji'ah. Allahu Akbar. Ini celaan kepada sohabat. Ia juga mengatakan, bahwa sahabat Nabi, ada yang terlibat di dalam pembunuhan Uthman bin Affan Ini juga akidah berbahaya. Naam. Barakallahu Dia juga mengatakan bahwa para sahabat Nabi tidak mau menolong Utsman bin Affan. Naam, ketika dibunuh. Musibah ini celaan demi celaan kepada sahabat Nabi. Barakallahu fiikum. Belum lagi beberapa akidah dia yang tidak cukup waktu untuk saya menyebutkannya yang telah dijelaskan oleh para dan beberapa ulama kita. Nah, Syekh Rabi mengatakan laisa hunaka adarra ala al-da'wah salaf, salafiyah fi al-'asr min Yahya al-Hujuri. Tidak ada yang lebih berbahaya terhadap keselamatan dakwah salafiyah di zaman ini dibandingkan Yahya al-Hujuri. Ini orang berbahaya, maka jangan dibaca buku-buku atau karya dia. Apakah Dalam manhaj ahli sunnah kita tetap harus taat kepada pemerintah Walaupun pemerintah tersebut hasil dari sistem demokrasi Yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip ahli sunnah nah, Walaupun pemerintah yang berkuasa Berhasil menjadi penguasa melalui jalan yang tidak dibenarkan Ketika dia sudah menjadi penguasa. Sudah menjadi pemerintah. Berlaku hadith-hadith yang tadi sudah kita bahas. Nah, barulah waktifun. Oleh karena itu. Ulama berpatwa ketika ikhwanul muslimin berhasil dalam pemilu. Yang kemudian setelah itu digulingkan lagi. Ketika berhasil mereka jadi pemerintah. Muhammad Mursi menjadi presiden Mesir. Melalui kemenangannya dalam pemilu. Ulama berfatwa wajib kepada rakyat Mesir. Untuk taat. Walaupun pemimpinnya itu dari kalangan ahli bida. Ah, tetap wajib taat. Taat. Taat. Dalam hal yang ma'ruf. Bukan dalam hal yang mungkarnam. Baratawakim. Dijelaskan oleh Imam Ahmad. Rahimahullah. Dan yang selain beliau. Dalam usul as-sunnah. Bahwa. Seorang penguasa Yang telah berhasil berpuasa Walaupun dengan cara yang batil Dengan cara penggulingan Cara pemberontakan Kemudian dia menang dan berhasil Menjadi penguasa Kata Syekhul Islam Imam Ahmad Rahimullah Tetap wajib ditaati Begitu juga Imam Ash-Shawqani Menegaskan hal ini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi, Penulis kitab Tauhid Dan Usul Salata Juga menegaskan hal yang sama Nah, dengan Bertentangannya Dan berselisihnya Pokok-pokok dan prinsip-prinsip dakwah ahli sunnah nah, Terhadap dakwah ahli bid'ah Seperti kelompok uh, Firqatul tabliq, ikhwanul muslimin Wahda Islamia dan yang semisalnya Apa mereka sudah termasuk Dalam kedalam 72 Golongan di luar ahli sunnah Wal jamaah dijawab hal ini Oleh Al-Syikh Abdul Aziz ibn Baz Rahimahullahu ta'ala Bahwa al-ikhwanul muslimin Dan firqatul tablid Termasuk dalam 72 Golongan al-halikah Yang binasa di, Yang disebutkan dalam hadith Begitu juga segala kelompok Kata Al-Syikh Salil Fauzan Yang menyimpang dari akidah ahli sunnah Maka dia termasuk dalam 72 golongan Yang binasa yang disebutkan Dalam hadith tersebut Ini fatwa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas, Fawzan, Rabbi bin Ubaid jabiri Bolehkah kita memakan makanan yang dikirim oleh tetangga kita yang Nasrani? Yang makanan tersebut diberikan kepada kita pada saat bertepatan dengan momen Natal? Perlu dirinci bahwa makanan yang datang dari orang kafir, ini rincian pertama. Ada yang berupa sesembelihan, ada yang bukan sesembelihan. Nah, kalau orang kafir tersebut ahlul kitab bukan Konghucu, bukan Hindu, bukan Buddha, yakni Yahudi atau Nasoro, maka. Makanan dia, baik yang sesembelihan maupun apalagi yang bukan sesembelihan, hukum asalnya adalah halal. Selain yang memang jelas-jelas haram, misalkan komer, atau itu adalah daging babi dan binatang yang diharamkan lainnya. Selama zat makanan tersebut adalah secara hukum syari'i halal, maka makanan ahlul kitab bahkan sesembelihannya adalah halal, bagi umat Islam wa fa'amuhum halallakum kata Allah dan makanan sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian kata Allah subhanahu wa taala tapi barqallahu fikum uh, kalau ternyata makanan yang tadi zatnya halal misalkan di diant diantarkan kepada kita dihadiahkan kue misalkan atau minuman sirup ya dan yang semisalnya permen Ya, itu adalah makanan zatnya halal, namun kalau dihubungkan dengan Natal maka wajib untuk ditolak, bukan karena haramnya makanan, tetapi sebagai bentuk wajib ingkar mungka nah, kita katakan saya tidak menerima hadiah Bapak karena ini dalam rangka Natal tapi selain Natal selain dari perayaan-perayaan keagamaan Bapak, selama itu barang yang halal dalam agama kami Kami terima Begitu nah, Boleh menerima hadiah makanan Dari orang kafir Rasulullah menerima hadiah Dari seorang wanita Yahudi Paha kambing Yang kemudian ternyata disitu dibubuhi apa? Racun Rasulullah terima Dan Rasulullah makan Barakallahu fikum Oleh karena itu Alimamul Bukhari rahimahullah, Meletakkan bab secara beriringan Di dalam suhihil Bukhari Bab tentang Wabul hadiyatil musyrik. Bolehnya menerima hadiah Dari seorang musyrik. Dan bab, Bolehnya kita memberi hadiah Kepada orang musyrik. Nah, dibolehkan. Namun apabila terkait Dengan hari-hari perayaan mereka. Natal, pasca, dan yang lainnya. Maka wajib kita menolaknya Sebagai bentuk apa? Ingkar, mungkar. Jangan diterima. Oh iya, terima kasih pak. Jangan. Tolak. Nah, harus tegas. Kalau antum ahli sunnah gak berani menolak bagaimana dengan orang umum. Ahli sunnah tolak. Oh maaf pak. Saya tidak bisa menerima ini. Karena ini dalam rangka perayaan natal. Saya meyakini ini adalah kekufuran. Dijawab dengan tegas. Tapi sopan. ya Sambil senyum gak bapak? Nah, sambil senyum. Tapi tegas. Ini adalah kekafiran. Yang dilarang dalam agama kami. Besoknya, lusanya. Tidak ada masalah setelah hari Natal lewat. ya Antum beli pisang satu sisir. Hadiahkan kepada dia. Ya, sebagai tetangga. Supaya dia tahu. Bahwa kita bukan mengharamkan zat makanannya. Tetapi kita mengharamkan perayaannya itu tadi. Perayaan kepupuran. Bisa dipahami ya Ikhwan? Demikian ahli sunnah ilmiah Dalam bersikap Tidak emosional nah. Masya Allah Bolehka kita Mengambil ilmu dari daidai atau ustad-ustad Yang suka mengunjungi radio roja dai da radio roja Ustad-ustad yang suka mengunjungi Daidai radio roja Naam Jawabannya tidak boleh Saya lengkapi contohnya seperti Ja'far Soleh. Yang secara terang-terangan mengatakan. Semalam saya bersama Ustadz Abdul Bar. Menyantap makanan malam bersama Ustadz Badru Salam, Pimpinan Radio Roja. Dan dengan tegas dia mengatakan Ustadz Badru Salam itu ternyata salafi murni. Ini Ja'far Soleh. Disebarkan subhat. Dan kebapilan ini di Facebook-nya, dibaca oleh pengikutnya. Naam. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh belajar dari orang yang namanya Ja'far Soleh. Atau yang bersama dengan Ja'far Soleh. Tidak mengingkarinya. Orang ini, barakallahu fikum, penuh dengan subhad. Naam. Penuh dengan subhad. Ana sudah memberikan beberapa keterangan. Antum bisa mendapatkannya. Dalam bentuk rekaman. Naam. Allahumustav. Bagaimana menyikapi as-satidah dan ikhwan-ikhwan yang ta'asub kepada salah seorang ustadz. Tidak boleh salah seorang ustadz, atau dua ustadz, atau tiga ustadz. Nah, namanya ta'asub dilarang dalam manhaj ahli sunnah. Semuanya harus berjalan ilmiah. Nah, kemarin sudah kita bahas salah satu metode dakwah di sunnah adalah Mende umat Untuk tidak berasobija Kepada siapapun Kalo asobija itu seandainya boleh Kita akan berasobija Kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz Nah Lebih utama, lebih pantas Untuk kita berasobija Kepada beliau Tetapi mahal ahlu sunnah Tidak membenarkan hal itu Oleh karena itu Ketika tempat muncul Dari Syekh Abdul Aziz bin Baz Sebuah fatwa Ya akibat pertanyaan yang dipermainkan tentang jamaah tabligh dulu mungkin sudah lama hampir 30 tahun yang lalu sempat Syekh Abdul Aziz bin Baz sampai Syekh di sini ada sebuah e, sebagian orang rajin berdakwah mengajak umat kepada tauhid kepada ini dan itu apakah yang seperti baik dan apakah boleh kita ikut keluar bersama mereka berjalan bersama mereka dalam berdakwah Syekh menjawab dakwah kita harus bertawun dalam berdakwah ini itu ini. Akhirnya Syekh Rabi menyampaikan kepada Syekh Abdul, Abdul Aziz bin Baz. Iya, Pak. Abdul Aziz bin Baz, Syekh Rabi menyampaikan ke Syekh fatwa antum yang ini dimanfaatkan oleh Jamaat Tabligh, disebarluaskan oleh mereka. Mereka itu Syekh disebutkan hakikatnya oleh Syekh Rabi tentang Jamaat at -tablil. Setelah Syekh bin Baz Saudi Hakikat sebenarnya jamaat i tablih. Maka beliau berfatwa ini adalah jamaah beda. Dia termasuk dari 72 golongan yang binasa. Coba, perhatikan. Kalo kita mau berasobiah dan bertaklid, ikut Sheikh Abdul Aziz bin Bas. orang imam besar. Tapi demikian ulama kita tidak bertaklid. Dan tidak mengajarkan taklid dan asobiah. Barakallavikum. Kita akan menyesal di akhirat nanti ketika kita berasobiah. Ikuti bimbingan ulama fatawa para ulama Barakallahu fukum. Di antara prinsip ahli sunnah dalam menanamkan persatuan dan melarang perpecahan. Seperti apa hakikat persatuan yang ditanamkan tersebut? Sudah dibahas. Persatuan di atas akidah, di atas tauhid di atas manhaj, di atas fondasi-fondasi pokok ahli sunnah. Nah, barakallahu fukum. Sheikh Salil Fauzan menegaskan Bahwa ketika ada penjimpangan dari manhaj ahli sunnah, walaupun kecil, wajib ditahdir, kata Syekh Salil Fauzan. Begitu juga masyekh kita yang lainnya. Sehingga peringatan dari sebuah penyimpangan itu bukan menandakan perpecahan. Barakallah vikum. Kemudian penanya melanjutkan, karena sesama ahli sunnah, terkadang terjadi... Tidak terbangun di atas persatuan malah terjadi perpecahan. Tidak ada perpecahan di kalangan ahli sunnah. Perpecahan yang tercela itu apabila saling berselisih, berpisah, saling mentahdir dalam urusan-urusan teknis misalkan. Urusan-urusan teknis. Urusan bagaimana seputar kepanitiaan dauroh. Apakah tanggal 10 atau tanggal 25 yang satu mengatakan tanggal 10 lebih baik karena ini ini ini ini yang tanggal 25 mengatakan karena ini ini ini lebih baik akhirnya saling tidak tegur sapa nah, ini berpecah belah namanya nah atau urusan teknis dalam masalah e, misalnya pendidikan ada masalah-masalah perbedaan ya. hari libur anak-anak kapan kita mau menerapkan sistem e, Pengajaran kelas atau di masjid. Ataukah kita mulai pagi hingga sore kemudian pulang. Ataukah kita sampai maghrib baru pulang. Biasa. Atau masalah-masalah teknis semisal inilah. Ya. Kemudian terjadi perpecahan, saling mentahdir, tidak ada tegur sapa, tidak ada salam. Sampai mendirikan sekolah baru, yayasan baru. Ini namanya perpecahan yang tercela Tapi, kalau dalam urusan manhaj, urusan akidah, maka masyikh kita mengatakan wajib diingatkan, jika terus maka ditahdir. Perpecahan itu terjadi kapan? Ketika hawa nafsu yang dijadikan sebagai panutan. Barakallah fiku. Ini jawabannya, Wallahu a'lam bisawab. Nah, terjadi di beberapa daerah, Permisalan-permisalan yang saya contohkan tadi. Nah, sebagian ikhwan tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan dauro sebagai panitia. Kenapa? Karena masalah-masalah teknis. Lupa tidak terundang di dalam rapat. Subhanallah. Kenapa ya khiantum tidak ikut? Saya tidak diundang di rapat. Dan terus, ya sudah, terserah. Subhanallah. Ini tercelah. Mungkin dia lupa. Mungkin ini dan itu. Masalah teknis. Kadang-kadang, kenapa ya akhirnya dulu antum aktif. Di dalam kegiatan dakwah. Kok sekarang nampaknya? Saya dibalik layar aja dah. Ya itu campur. Kenapa? Saya sejak dulu di rapat rapat Saya ingatkan ini. Tentang itu. Yang semuanya masalah teknis. Saran-saran saya tidak digubris. sebab Ini yang tercelah. Nah, sekali lagi. Kalau itu permasalahan terkait dengan akidah. Manhaj. Maka wajib untuk diingatkan. Dan itu tidak dinamakan perpecahan. Sudah terjadi sejak dahulu. Kala barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Allah Ada hadith. Uh, sebelum itu ada pertanyaan Apa saja penyimpangan Yazid Jawas Abdul Hakim Abdad Firanda dan kawan-kawan Waduh Ini butuh dauro ya ekvon Dauro khusus nah. Nah. Yang jelas haula Hizbiyun nah. Penjimpannya butuh dauro ini Nah Sebagainya bisa antum dapat di beberapa tulisan terkhusus tentang firanda. Antum bisa dapatkan di tulisan di mana? Situs uh, Damaj Habibah. Bisa antum dapatkan di sana. Barakallahu fikum. Jika sedang tilawah Al-Quran. Ini ada seorang korek membaca Al-Quran. Kemudian tiba-tiba datang seorang Mengucapkan salam Apakah langsung menjawab salam Ataukah menyelesaikan ayat Terlebih dahulu, Oh maksudnya dia sendiri Membaca Al-Quran Nah eh, Kalau ayatnya itu Masya Allah Nah Barakallahu fikum Tergantung ayatnya Kalau ayatnya itu ayat yang Tidak terlalu panjang Ya Nah, diselesaikan ayat tersebut. Iya, ayat tersebut diselesaikan ketika ayatnya tidak terlalu panjang. Naam, barakallahu fikum. Tapi kalau ayatnya itu ayat panjang seperti ayat Dain, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musam fatubuh, naam, itu ayat terpanjang di Al-Qur'an. Baru saat dua baris ada yang mengucapkan salam. Ya hentikan dulu. Karena membaca menyelesaikannya butuh waktu 1 menit bisa-bisa. Atau minimalnya 40 detik untuk menyelesaikannya. Maka hentikan ayat tersebut, gak ada masalah. Lalu dijawab, waalaikumsalam Tapi kalau ayatnya pendek, ya tinggal 5, 6, 7 kata. Ya, selesaikan aja dulu, baru mengucapkan wa'alaikum salam. Nah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wa yang baik Salah habis. Berapa nilai uang tersimpan yang harus dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam, yang ona yakini adalah apabila nilainya telah sama dengan nilai 85 gram emas. Sebagian ulama menyebutnya 96 gram emas. Sebagianya ada yang mengatakan kembalinya kepada uh, nisopera. Ala kulihal, itu yang ona ketahui. Kalau 85 gram emas kita nilaikan dengan rupiah Emas katakan misalkan 500.000 sekarang Per gram Ada yang tahu? Nah, berarti 85 gram itu sama dengan 42.500 Iya, yeah. 42.500.000 Itu nisopnya Kalau seorang punya uang sebesar 42.500.000 berarti sudah harus dikeluarkan zakatnya 1 40 atau 2,5 persen. 2,5 persen dari 42 berapa? Kira-kira 2,5 persennya. Berapa jadi? Ya ini 1 jutaan kurang. E, nah 1 juta lah lebih sedikit. Nah. Begitu nisob-nya. Nah. Wallahu ta'ala. Allahum sa'ala. Dari uh, golongan penerima zakat mana yang paling utama, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Yang disebutkan pertama di dalam Al-Quran, Al-Fukara. Innamo sadaqatu lil-Fukara. Nah, tetapi, kalau ada sifat-sifat lainnya, Dia fakir tapi fakir biasa. Nah, di sana ada fakir tetapi dia palibul ilmu misalkan seorang pelajar ilmu nah, maka dia telah mengumpulkan dua sifat. Nah, fakir di sisi yang sama dia muja termasuk mujahidin bisa maka dia mengumpulkan dua sifat sekaligus. Ia sebagai fukorok Dan sebagai mujahid visabi Lillah Ia juga lebih utama Sehingga tergantung kondisinya Tidak bisa disebutkan Secara mutlak nah, Ada orang fakir Di sebelahnya ada orang punya hutang Terancam ya, Terancam dia Dengan hutang itu sehingga tidak pernah hidup tenang Maka ini Penting untuk dibantu Oran jim punya hutang ini tajemljati. Nah, Masya Allah. Di antara antum, Ada yang bisa jadi, apa Calon dokter. Nah. Paham calon dokter? Bisa untuk nulis resep. Gak bisa baca, Kecuali apotekernya. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Naam, Allahum suda. Ini pertanyaan mungkin dari Ummahad. Intinya Ummahad kita uh, Barakallahu fikum Juga harus berupaya Untuk menjaga ukhua Ummahad Juga punya andil positif Ataukah negatif terhadap dakwah ini. Naam ummahaat bisa berandil positif atau negatif. Oleh karena itu, yang diharapkan kepada ummahaat untuk bisa berandil positif dalam bentuk sibuk dengan thalabul ilmi. Yang kedua, tidak mudah menanggapi. Eh uh, barakallahu fikum ucapan-ucapan yang uh, tidak bermanfaat. Nah, cenderung mendinginkan pihak-pihak yang bermasalah. Nah, jangan sampai punya andil justru memperkeruh permasalahan. Ini nasehat sifatnya global sekali nah. Apakah setiap pelaku bid'ah ah adalah ahlul bid'ah? Ah? Nah, mohon penjelasan kapan seorang sudah dapat diponis sebagai Ahlul Bida'a. Na, Barakobo viku. E, secara ringkas, Ana menjawab permasalahan ini lebih rinci. Dalam rekaman yang sudah disiarkan melalui radio. E, bisa didapat rekamannya insyaAllah. Lengkap dengan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullahu ta'ala. Ad, e, ada sebagian pihak yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah umum Yang tadi Ustaz sebutkan Untuk mendapatkan ijazah Utamanya anak-anak, anak laki-laki -anak, anak Nah, agar kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah Dan agar katanya kelak bisa menjadi Kalau sudah berkeluarga dapat menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya loh Banyak orang berijazah ga bertanggung jawab. Banyak sekali. Dokter ga bertanggung jawab pada keluarganya? Ada. Insinyur ga bertanggung jawab? Ada. Ya. Yang sudah dapat gelar master, doktor, LC, MAG, SAG, ga bertanggung jawab pada keluarganya? Ada. Jadi, ijazah itu bukan tolok ukur tanggung jawab. Kecuali yang dimaksud dengan tanggung jawab itu hanya sebatas urusan nafkah. Maka itu relatif. Sekarang kita kasih contoh. Nah, ketika Aisyah r.a. mengatakan, Tiga bulan berturut-turut, Di rumah kami tidak mengepulukan asap. Tiga bulan berturut, bukan tiga hari. Tiga bulan berturut-turut, Tidak ada yang mau dimasak di rumah. Tidak ada bahan untuk dimasak. Kira-kira Rasulullah itu lelaki Yang bertanggung jawab atau tidak kalau hitungan Manusia sekarang Datang ke rumah salah satu istrinya Tanya di pagi hari ada makanan Gak ada wahai Rasulullah Ya sudah, kalau gitu saya puasa hari ini Kata orang sekarang, eh nak kamu puasa Aku istrimu gak makan Tanya saja ada enggak ada. Begitu enggak ada enak puasaku. Nah, laku. aku. Lah ini masanya tolak ukur enggak bertanggung jawab itu di mana? Alhamdulillah. Nah, antum tahu bagaimana rumah Rasulullah? Kalau salat malam qiyamul lail, karena rumahnya kecil sampai beliau salat di tempat di sana Aisyah tidur. Kalau mau sujud enggak cukup, maka Rasulullah eh uh, Apa namanya Apa bahasa nah, Dicolek ya Aisyah itu untuk menggeser kakinya Agar beliau bisa sujud Kata orang sekarang Makanya punya rumah itu jangan kecil-kecil Sampai tahajud aja gak bisa nah, Gak bertanggung jawab nah, Jadi tolok ukurnya itu Barakallahuikum bukan tolok ikut Ukur kehidupan manusia sekarang Yang serba materialistis Nah, kalau seandainya kamu Sebagai istri ah, ah, Diminta oleh suami Tolong ini untuk air Ambilkan air di sumur sebelah sana Kamu berangkat bawa timba ya, Untuk suami Mandi ya, begitu Sebagaimana dulu Fatimah binti Muhammad Sallallahu alaihi wa Mengambilkan air untuk Ali bin Abi Talib ya, Barakallahu alaihi Kalau kamu ketika ingin membuatkan kopi untuk suaminya. Masih harus keliling di hutan sebelah mencari kayu bakar. Siap? Wah. KDRT katanya. Apa KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga ini. Kegoliman dalam rumah tangga. nah Alhamdulillah. Ahli sunnah bertanggung jawab kepada istrinya. Tanpa ijazah. Jadi alasan ini terlalu Dipaksakan Nah Bahkan ada ikhwan Yang Punya istri tiga Atau ustadz punya istri 3 Bertanggung jawab Walaupun yang dimakan seadanya Walaupun rumahnya juga seadanya Sebagiannya masih ngontrak nah, Tapi bertanggung jawab Si istri juga merasa Tidak ditelantarkan oleh suami eh? Karena memang dia soal Barakallahu fikum Jadi sekali lagi Barakallahu fikum Mengingatkan kita Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan baca dua pertanyaan lagi Dan kita akhiri majelis ini insya Allah Apa saja yang bisa kita Berbuat baik kepada tetangga kita Yang Nasrani Sudah dijelaskan tadi Dalam hal-hal yang mubah Dalam hal-hal yang mubah Barakallahu fikum Memberi hadiah Mengunjungi kalau dia sakit Sebagaimana Rasulullah dulu mengunjungi seorang Yahudi Yang anaknya sakit Keras Naam, dan akhirnya anak itu wafat Dalam keadaan si ayah mengatakan ati abal qasim Taatilah waj anakku Ajakan Muhammad Abul qasim, yani Rasulullah sallam, untuk berislam Nah, jadi sebatas yang mubah Memberi hadiah makanan Minuman, membantu dia Mengantar ke dokter ketika dia Sakit, selama Orang Nasrani tadi, bukan orang yang Militansinya tinggi Di dalam memusuhi islam Nah, ada teman dulu Jumpa di Madinah Seorang ikhwan dari Inggris Salah satu pemain sepak bola Grup Ayak, Ayak? Eh, Di mana itu? Hah? Belanda nah, Tapi dia tinggal di Inggris nah, Jumpa saya di Madinah Cerita bagaimana dia bisa masuk Islam Kata dia Kalau di bulan Ramadan Saya punya tetangga muslim Dia saya buka pintu, mesti saya dapatkan di makanan. Sehari-hari, sampai akhirnya saya tahu siapa ini, ternyata tetangga saya Muslim. Akhirnya saya tertarik, apa itu Islam? Kemudian saya mulai bertanya tentang Islam dan akhirnya menjadi Islam dan sampai belajar di Jami'ah Islamiyah. Na'bar Jadi begitulah hidayah. Masyaallah. Diganti nah. Bagaimana hukum Menyekolahkan anak di sekolah yang dikelola Oleh wahda islamiyah Nah Masa anak kita dididik di sekolahnya khawarij Iya yeah, kan Wahda islamiyah khawarij Maka Tidak dibenarkan Saya bisa memahami jika ini terjadi Karena memang mungkin Karena belum adanya pendidikan Ahli sunnah Nah Oleh karena itu yang tadi saya kita hendaknya segera untuk mewujudkan pendidikan Ahlis Sunnah barghalawikum di tempat antum tinggal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan yang saya berpandangan belum saatnya saya menjawab. Insyaallah akan datang waktunya biidznillah ta'ala, tetapi secara global Kita sangat gembira Senang kebaikan Untuk orang lain Sebagaimana kita senang Kebaikan untuk diri kita sendiri Namun Kesenangan dan harapan kita Kebaikan untuk orang lain dan diri kita itu Bukan merekomendasi kita Untuk menyikapi Segala permasalahan dengan altifiyah Dengan perasaan tanpa ilmu Sikapilah setiap permasalahan itu Dengan ilmiah dengan bimbingan para ulama. Barakallahu fiikum. Ini secara global yang bisa saya sampaikan semoga nanti datang waktu bisa dijawab lebih rinci. Biidzinillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.